Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamba-khiri yang baik dan mubarak ini, <coughs> kama dihimpurabna dan dirohmat. alla ina illallah wa andhauna sharikan.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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا مَنْ ضَلَّ فَإِنَّ اسْتَقَالَ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk pertemuan ini kita akan sedikit berbicara masalah sejarah natal dan perhitungan masehi yang carut marut dari sejarah Penentuan Dan hal-hal yang berkaitan dengan Perayaan Nataru Ya Masyarakat muslimin rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Kita awali dengan Mengenal istilah masehi, ya. Yang kita tahu, yang paling masyhur penanggalan itu ada dua. Yang pertama penanggalan masehi, yang kedua penanggalan hijriah. Kalau masehi Menghitungnya berdasarkan peredaran matahari, sedangkan Hijriyah hitungannya berdasarkan peredaran bulan. Ya, kalau Hijriyah dihitung sejak Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, kalau ada pertanyaan, hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu tahun berapa Hijriah, Mas, baju merah, cuba merah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tahun berapa hijriah? Ayo, kan? <tuh> gak tahu. Baju merah satu lagi. Yang lain gak boleh ngasih tahu, mas. Satu hijriah. Mengapa? Ya, tahun Hijriah itu dimulai dari pertama kali Rasulullah hijrah, ya kan? Oh, diingat, Mas. Ya. Adapun Masehi, Masehi ini kalau dalam bahasa Arab Al-Masih. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Mesias tahun Masehi dihitung diawali dari klaim mereka ya, klaim orang Nasrani dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi menurut orang Nasrani tahun pertama Masehi itu ya, kita ulang kelahiran Isa itu tahun berapa Masehi? Jawabannya Satu Masehi. Ya. Ini menurut mereka, tapi itu salah semua. Ya, ternyata salah, mas. Ya. Nanti kita bahas itu. Nah, kalau satu Masehi itu katanya merupakan tahun kelahiran Nabi Isa, ya tahun munculnya kata mereka Tuhan anak ya sehingga genap trinitasnya Loh bagaimana cara ngitung tahun sebelum Masehi Nah maka jawabannya tahun sebelum Masehi itu dihitung hitungan mundur hitungan mundur Artinya Satu tahun sebelum kelahiran Isa Dengan versi mereka sekali lagi ya Itu tahun satu sebelum Masehi Sepuluh tahun sebelum kelahiran Isa itu Tahun sepuluh sebelum Masehi Mundur Jadi kalau sebelum Masehi itu Kalau dengan kurva matematika ya, Grafik matematika Itu hitungan min ya. Min satu, min dua, min tiga Ke kiri terus Sementara Masehi satu Masehi Sampai sekarang itu Dari kiri ke kanan Satu, dua, tiga, empat Sampai 2025 ya. Cuman Yang membingungkan Ahli sejarah tidak ada tahun 0 Masehi Kalau di grafik matematika itu ada garis X Ada garis Y Ya kan Garis X ke kanan itu plus Garis X ke kiri itu minus Di titik-titik antara pertemuan Y dan X itu ada 0 Ya kan belum belajar matematika mas Sudah belum yeah. Pertemuan dua silang ini Adalah nol Sebagai Netralisasi Antara min dan plus Ya yeah. Nah setelah tahun 1 sebelum masehi langsung lompat tahun 1 masehi harusnya ada penetralnya ya kan makanya hitungan ini menjadi sesuatu yang membingungkan bagi ahli sejarah dalam hal ini seperti NASA ya antariksa NASA itu itu bingung mereka gimana cara ngitungnya dari satu sebelum Masehi tiba-tiba ke satu Masehi. Enggak ada penetralnya itu enggak ada. Ya, yeah. Kembali ke <tuh> awal mula tadi. ya, Awal mula dihitungnya Masehi. Oleh sebagian orang Nasrani. Tahun pertama Masehi itu diyakini sebagai tahun kelahiran Isa yang kata mereka Yesus Kristus itu, ya. Yeah. Nah, Masyarul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, penetapan awal masehi, <tuh> sebenarnya, iya. Yeah. pada tahun 525 Masehi itu baru ditetapkan tahun Masehi itu sendiri. Bingung ya? Sebentar ya, kita Hijriah dulu, Hijriah dulu. Kalau Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula Abu Bakar. <tuh> mereka berdua, beliau berdua belum mengenal tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah. Belum mas? Belum. Yeah. Karena belum ditetapkan. Nanti di zaman Umar. Yakni pas. Tahun ke-17. Setelah hijrah Rasulullah SAW. Tahun ke-17. Setelah terjadinya Hijriah. Baru Umar menetapkan. Ya, yeah. tentunya musyawarah ya. Yeah. Ini harus ada tahun Islam. Yeah. Kita mulai dari mana? Apa dimulai? Ya, yeah. tahun pertama Hijriah itu dimulai dari kelahiran Rasulullah, atau meninggal Rasulullah, atau bertepatan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah Atau apa? Atau Momen Hijrah Rasulullah Sehingga disepakatilah Tahun pertama Hijriah itu Dimulai Dari Hijrah Rasulullah SAW Dari Mekah ke Madinah Dalam keadaan mereka ini Sudah tahun ke-17 gitu loh, paham ya nah kalau Masehi itu yang menetapkan itu bukan buru-buru Nabi Isa buru-buru Hawariun ya, sahabat Nabi Isa, bukan ya. seorang rahib Nasrani yang hidup pada tahun 525 Masehi 5 abad baru ditetapkan sebelum itu yang dihitung berdasarkan Perhitungan Romawi kuno yeah. Jadi kan terjadi Peralihan Agama ya yeah, kan Dari Keyakinan Romawi kuno Ke Nasrani <tuh> Ke Nasrani Yang mana Di kala Keyakinan e, Romawi Kuno ini Diterapkan Mereka mengadakan perayaan-perayaan itu Berdasarkan Hari Dewa ini Hari Dewa itu Ya kan Nah Permintaan orang Nasrani Bagaimana supaya kita Menghapus apa yang Apa namanya e, Menjadi perayaan-perayaan tersebut Menjadi Perayaan Nasrani Bernuansa Nasrani Ditetapkan berdasarkan Kejadian Nasrani pula Gitu jadi mereka tetapkan begini Tahun kita, perayaan kita dimulai menurut kelahiran Nabi Isa Yesus kata mereka ya, mereka enggak bilang Nabi Isa Berdasarkan kelahiran Yesus Kristus tapi kapan lahirnya Yesus Kristus itu, nah itu yang mereka gak tau ya, soalnya ini sudah 5 abad lewat gak ada dokumentasinya ya. kapan akhirnya mereka tebak punya tebak ya, ya sudah kita tetap tetapkan 25 Desember ya. ada yang mengatakan 1 Januari Yeah. Jadi menurut pendapat yang paling Umum di kalangan mereka Kelahiran N Nabi Isa ya yeah, Yang kata mereka Yesus itu Tanggal 25 Desember yeah. Ini menurut satu pendapat Menurut pendapat yang lain Satu Januari yeah. Menurut itung-hitungan cocok-cocokan ya 1 Januari ya kan wong tahun Masehi itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa masa tanggal 25 Desember enggak nyambung ya harusnya 1 Januari dong awal tahun ya kan masa Nabi Isa lahir ujung tahun, padahal Masehi itu dihitung berdasarkan awal lahirnya beliau. Kita, oh, oh, tapi ternyata dua-duanya salah. Ya, yeah. dua-duanya tuh salah. Nah. <tuh> Salahnya di mana? Salahnya di mana? Menurut pendapat yang rajih, Nabi Isa itu lahir sekitar bulan September, Oktober. Mengapa? Ada yang tahu nggak? Yeah. Di dalam surat Maryam jawabannya. Wahuzi Ilaiki, terus bijazain nakhlah tu sakit alaihi rupobanjannya. Ketika diperintahkan kepada Maryam goyangkan mohon kormah itu wahai Maryam, ni akan jatuh buah rupob, buah rupob, yeah. Rutop itu apa? Kurma yang sudah masak tapi belum kering. Rasanya manis, agak sepet-sepet. Dulu kita kalau di Yaman itu ada jualan rutop. Biasanya orang pulang dari Umroh Haji itu bawa rutop ya kan. Yang kuning itu. ya, yeah. Gembung dia. Itu rutop. Rupot itu tidak akan ada kecuali di pertengahan musim panas yang paling panas. Ya September. Oktober September itulah, ya kan? Jadi begini, ya. <tuh> yang namanya kurma itu ada empat tahapan Empat tahapan Yang pertama Yang masih hijau Yang masih hijau dan keras Ya Yang masih hijau dan keras gak bisa dimakan <tuh> Namanya Kimri Kimri Ya ini munculnya sekitar bulan Mei, ya. Sekitar bulan April Mei, ya. Itu kimri masih hijau, masih keras. Kemudian setelah itu berubah menjadi halal, halal, ya. Itu sekitar bulan Juni, ya itu dimana-mana seperti itu karena yang namanya pohon kurma itu musiman seperti itu ya kan beda kalau kelapa kalau kelapa ya kan kalau kelapa itu ya mateng mateng ya bukan mateng ya yang yang yang coklat coklat yang baru muncul juga ada yang baru degan juga ada beda dengan kurma kurma itu musiman jadi kholal itu sudah hampir menguning Terjadinya Pada bulan Juni Setelah itu baru menjadi rutop Rutop itu Juli, September. Juli Agustus, September Setelah itu baru tamer Tamer ini di akhir musim panas Oktober, November Sementara Desember, Januari itu gak ada Gimana Nabi Isa mau lahir berdasarkan ayat tersebut Ya, Ini membantah kelahiran Nabi Isa Desember atau Januari Itu sama sekali gak benar ya. Nabi Isa itu lahir ketika musim rutut di musim panas-panasnya, ya, yeah. di musim panas-panasnya, Iya yeah, kan? bisa paham ini? paham ya yeah, kan? ya, yeah. lah ini kok. Katanya Nabi Isa lahir itu tanggal 25. Sehingga diadakanlah Natal. Ada yang mengatakan 1 Januari. Sehingga diadakanlah Tahun Baru. Yeah. Padahal sangat bertentangan dengan sejarah. Sebagian orang Nasrani pun membantah itu. Jangankan kaum muslimin, sebagian kaum Nasrani yang tahu sejarah membantah itu. Itu enggak benar itu 25 Desember itu enggak benar. Ya. Demikian pula 1 Januari itu enggak benar itu. Ya. Itu baru dua pendapat loh. Kelahiran Nabi Isa itu diperdebatkan sekian banyak pendapat. Ada yang mengatakan bulan November, ada yang mengatakan bulan Maret. Ada yang matang tanggal sekian bulan Mei. Itu 25 Desember dan 1 Januari itu, itu di antara pendapat saja. Saking carut-marutnya tuh. Ya. Yeah. Ini coba bayangkan. Hari besar sebuah agama. Coba hari besar sebuah agama. Syiar terbesar sebuah agama, lo no, gak bener. Coba bayangkan, ya toh. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya kan, jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun bagaimana kalau hari Idul Fitri itu apa yang kita harus lakukan, ya bagaimana tata cara sholatnya ya, um, jangankan tata cara sholat jalan berangkat jalan pulang saja beliau tuntunkan ini loh sunahnya loh coba natal ya. gimana natal itu abad keempat sepeninggal nabi Isa itu itu baru Bukan abad keempat, abad kelima, ya. peyah. Itu baru diadakan. Nah, apalagi ada saljunya, ya kan? Ada pohon penus, penus apa cemara? Pohon salju itu penus apa cemara, mas? Penus. Ya. Coba tak tanya. Nabi Isa itu lahir di mana sih? Hah, di Rusia. Apa di Kutub Selatan? Dimana Nabi Isa itu lahir di Betlehem, Palestina. Itu sepakat mutafang, mutafak mutafak alai, ya kan? Disepakati oleh orang Yahudi, orang Nasrani, demikian pula Islam. Bahwasanya Nabi Isa itu lahir di Palestina di Betlehem. Makanya Palestina itu jadi rebutan ya tiga agama. ya yang benar itu adalah tanah kaum muslimin. Ya. tapi jadi rebutan tiga agama. Yahudi yang mengklaim, ya. Karena kata Yahudi itu adalah tanah mereka. Kata Nasron Nasrani itu kelahiran Tuhan kami. Waduh, kelahiran Tuhan. Ya. Coba Palestina itu ada saljunya enggak tah? Hah? Eh? Ada sen sentra apa namanya? Santa Claus ada tah? Ada gerobak kijang ya tah? Lompat-lompat Santa Claus bawa gerobak pakai kado. Ada enggak? Kalau onta, ada, ya kan? Harusnya kalau benar itu Santa Claus itu pakai onta loh, Mas. Ya, itu pun enggak benar ya kan. Udah kesalahan berlapis-lapis. Mana ada Bethlehem itu ada saljunya. Yang ada itu batu, pasir, panas. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu pas di musim panasnya lagi. Ya, loh kayak apa debunya itu? Ya. Ada pohon korma pohon kormanya, ya. sehingga Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon korma itu supaya jatuh rutup, ya buahnya yang masih segar itu untuk dimakan. Ini malas antakelos pakai gerobak bagi-bagi kado sudah diikat pakai pita ya kan bagi-bagi coklat enggak ada coklat Mas ya batu banyak coba lihat itu di Betlehem sampai sekarang dari dulu itu kayak gitu keadaannya gersang ya kan panas sekik, rasanya mau pecah kepala itu saking panasnya Do ini nak malas salju tumpuk sampai atap rumah salju semua. Ini ilmiah loh. yeah, ini ilmiah. Yang mereka sendiri mengingkari natalan itu, ya. yang tahu sejarah. Nah. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya kapan Nabi Isa lahir. Desember 25 salah. 1 Januari pun salah. Karena yang benar Nabi Isa alaihi salam lahir di musim panas yang itu terjadi puncak-puncak musim panas itu Agustus, Oktober, September di mana-mana itu musim panas ya Bulan itu ya kan? Heeh. Hmm. Buktinya Al-Qur'an menjelaskan ada kurma, ada rutop. Dikuatkan juga oleh ahli sejarah. Jadi, kesimpulannya kelahiran Nabi Mu, Nabi Isa 25 Desember atau 1 Januari itu berdasarkan sejarah salah, berdasarkan tafsir salah, berdasarkan argi kultur pun salah. Yeah. Artinya para petani pun yang di jazirah sana tahu kalau itu salah. Yeah. Doa anehnya kita ini. orang nataru ya ikut-ikutan. Ngadakan tahun baru, ya ikut rame-rame. Nah, nanti kita bahas kalau cukup waktunya. Kemudian yang tadi Awal tahun pertama masehi, katanya itu berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam dibantah oleh mereka sendiri. Mengapa? Ya. Karena rahib yang ditunjuk. Untuk menentukan satu masehi tersebut siapa nama orang itu yeah. Dionysius Exiguus, ya yeah. Rahib Dionysius Exiguus sekitar tahun 525. Dia menetapkan bahwa Isa Alaihi Salam lahir 25 Desember. Nah. Kemudian untuk diketahui pula bahwasanya penanggalan masehi itu sudah berubah-ubah. Metodenya sudah diganti Yang tadinya Berdasarkan kalender Gregorius Gregorian ya. Sekarang sudah diganti Apa namanya Avan, Yang pertama berdasarkan kalender Julian Julian Dalam rangka untuk menghormati Katanya Raja Julius Kaisar tapi oleh karena metodenya selisih jauh Dengan kenyataan peredaran matahari yang sekian ribu tahun berganti ya, Mengalami pergeseran yang cukup banyak Sehingga metode perhitungan ini diganti sekarang metode Gregorian ya, Diambil dari salah satu nama Paus ya yeah. Gregorius Paus Gregorius tiga belas metodenya pun berbeda bahkan dikabarkan bahwa Julius Caesar dulu pernah dengan Tanpa ada Apa namanya uh, Penentuan yang jelas Dia meniadakan beberapa hari Dia meniadakan beberapa hari dalam Penanggalan masehi Sehingga loncat Ya yeah loncat, hilang beberapa hari. Dan ini tercatat dalam sejarah. <tuh> Jadi kembali ke pendapat Dionysius Exiguus tadi dibantah oleh para ahli sejarah Mereka mengatakan bahwasanya yang benar, yang benar Nabi Isa itu Sebetulnya Empat sampai Enam tahun lebih awal Daripada Satu masehi itu sendiri Berarti perhitungannya Sekitar Empat Atau enam sampai empat Sebelum masehi itu kelahiran Nabi Isa Menurut ahli sejarah Ya yeah. Mengapa? Karena raja yang hidup di kala kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu me, yakni beliau wafat sekitar 6 sampai 4 sebelum masehi. Harusnya raja itu masih hidup, Isa baru lahir. Ternyata ketika perhitungannya Donisius ini Enam tahun sepeninggal Raja tersebut Baru Nabi Isa lahir Harusnya Menurut pendapat Yang ini ya Sekarang bukan Tahun 2025 Tapi tahun 2031 nah, Ini tahun 2031 loh mas Nah kok aku belum berjenggot? Iya, itu kan salah hitung. Salah hitungnya orang sono, bukan antum yang enggak besar-besar, ya kan? Perhitungan mereka yang salah. Harusnya sekarang itu tahun 2031. Ya. Nah. <tuh> Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah azan belum? Sekarang adakah hari raya Natal? sebenarnya ada enggak hari raya Natal dalam ajaran Isa? alaihi salam. Jawabannya ya jelas enggak ada. Ya. Ulama mereka saja mengingkari. Di antara mereka loh ya, ya. mengingkari. Perayaan Natal itu enggak pernah dilakukan oleh hawariyun para sahabat Nabi Isa alaihi salam, apalagi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Enggak pernah Rasulullah enggak pernah Isa alaihissalam mengadakan natalan ya padahal kan itu katanya tahun kelahiran beliau ya kan tanggal kelahiran beliau beliau enggak pernah mengadakan natalan jangankan natalan ulang tahun aja enggak pernah ya kan enggak pernah ada di dalam Injil mereka dalam Taurat dalam Taurat apalagi ya kan Dalam Al-Qur'an ya apalagi jauh oh, yeah. Yang menyatakan Bahwasannya Nabi Isa mengadakan hari raya kelahiran beliau mau tahun baru mau mau ulang tahun enggak ada ya kan Enggak pernah apalagi oh, kayak zaman sekarang neoplilin ya kan selamat ulang tahun neoplilin oh, lilin aja baru ditemukan abad ke-19 lo ya lilin itu abad 19 ini aja itu baru ditemukan ya tahun 1800 sekian ya. sebelumnya itu orang-orang itu tutup pakai minyak Pakai minyak Minyak hewan ya kan Pakai gaji itu Berikutnya Perkara-perkara Atau hal-hal yang Di Rekayasa dalam perayaan Natal Bahkan telah kita sebutkan bahwasanya Natal itu sendiri merupakan hal kebidahan dalam agama mereka Padahal ini merupakan perayaan hari yang paling utama Di kalangan Nasrani Ternyata itu pun tidak ada Sebetulnya Dalam ajaran Agama mereka Itu justru merupakan Hal-hal yang diada-adakan oleh Orang-orang zaman Belakangan Ini merupakan Hal yang sangat Ya Sangat disesalkan ya kan ya, Perkara yang miris Demikian pula tentunya Hal-hal yang merupakan muatan dari Perayaan natal itu sendiri Seperti peletakan pohon natal Christmas tree Katanya Padahal tradisi pohon cemara ini, pohon cemara ya. Konus. Berasal dari bangsa Jerman sebetulnya. Jerman kuno penyembah pohon dipakai untuk memuja dewa kesuburan di musim dingin. Baru diadopsi gereja pada abad ke-16, pohonnya ini, ya kan Dulu cuma acara natalan saja Abad ke-16 ada pohon ya. Pohon cemara yang dikasih lampu-lampu itu Dulu belum ada lampunya, sekarang sudah dikasih lampu-lampu Entah apa maksudnya itu, buah apa-apa ya kan Nah. kemudian menjadikan Santa Claus sebagai simbol kelahiran ternyata yang namanya Santa Claus itu bukan sahabat Nabi bukan sahabat Nabi Isa bukan murid beliau Ya. Bukan tokoh sejarah dalam Injil. Justru sosok satu ini merupakan campuran budaya, ya, campuran budaya kalau orang mengatakan dari Dewa Odin. Dewa Odin Kemudian dimodifikasi oleh perusahaan Coca-Cola. Makanya warnanya merah putih. Santa Claus itu ya. Yeah. Jenggot putih, kumis putih, koper putih merah, ya, yeah. jaketnya tebel. Sepatunya merah. Itu sudah menjadi simbol perayaan Natal, padahal enggak ada sama sekali. Siapa ini sosok ini? Yeah. Itulah kalau agama itu sudah sudah tidak terjaga, yeah. nambah terus dari tahun dari zaman ke zaman, ya nambah terus. Nanti lama-lama entah apa lagi ya kan? Setelah Santa Claus ini nanti ada lagi mungkin Jangan-jangan ya kan Ya Tambah pemain Kemudian Di kalangan orang Nasrani Mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir di kandang sapi Nabi Isa itu lahir di kandang sapi Padahal yang benar Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan Bahawa beliau itu lahir di ya ketika Nabi Isa mengasingkan diri, Ya kan? Tidak ada orang yang membantu. Yang ada hanya pasir dan pepohonan kurma di situ. Bukah enggak ada kandang sapi di situ? Siapa yang nerna? Ya. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya keyakinan bahwa Isa lahir di musim dingin. Isa lahir di musim dingin. Ini adalah rekayasa yang terbalik dengan fakta. Nah, Memang ada sih musim dingin di Bethlehem itu ada Bukan gak ada Tapi yang sebagaimana yang kita tahu Palestina itu bebatuan Pasir Adanya ya pohon-pohon kurma Kalaupun ada pohon-pohon yang selain kurma Ya pohon-pohon berduri-duri itu ya Rumput-rumput Yang numpuk-numpuk seperti itu Rumput-rumput keribu itu Sampai sekarang banyak ya yang berduri-duri apa namanya itu. Nah. Kalau dibikin ramuan rumah itu nggak ada yang lurus pohonnya tuh bengkok-bengkok melilit-lilit. Itu pohon gurun, iya kan? Pohon gurun. Jadi sangat tidak benar kalau Nabi Isa itu Lahir Di musim dingin Kalau di musim dingin Berarti ya Desember Januari Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyatakan bahwa Beliau lahir Dalam keadaan Dibantu Oleh Jibril Sehingga atas izin Allah SWT Maryam mampu menggoyangkan pohon kurma Sehingga berjatuhanlah buah kurma rutub, Yang siap dimakan Dan itu tidak akan terjadi di bulan Desember dan bulan Januari Itu justru di musim panas Nah. Jadi kesimpulannya penetapan satu Masehi sebagai awal berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu merupakan perkara yang batil. Perhitungan Masehi itu pun banyak yang salah, ya, sudah bergonta-ganti metode sehingga tidak tepat sebetulnya. Kalau sekarang hari ini dikatakan sebagai Minggu 7 Desember 2005 itu sebetulnya nggak tepat loh mas, jauh sekali, ya kan? Ya cuman karena ya sudah sudah ketetapan dunia ya kan mau gimana lagi nah namun hal yang demikian itu bukan berarti kita menyandarkan sama sekali dengan penanggalan masehi sebagai kaum muslimin ya kita tetap harus mengedepankan tahun hijriah Bahkan kita kadang lalai ya kan. Ini bulan Hijriah bulan bulan berapa ya? Tak enggak tahu kita kadang. Ya. Okay. Coba tanya, sekarang bulan berapa Hijriah, Mas? Tahu enggak antum? Berarti Ha? Rajab. Jumadil Cuma dah akhir, ya belum rojab mas, ya belum rojab. Ya kan kita enggak tahu kita kadang sama sekali bersandar dengan penanggalan Masehi. Ya. Bukan berarti enggak boleh ya. Ya apa ya, poli buat? Oleh karena itu yang sudah dipakai di mana mana. Kalau kita berpatokan dengan hijriah malah kita gak tahu sinkronnya dengan tanggal umum kita gak tahu malahan. Jadi ya gak apa-apa tapi pakai dua-duanya. Hijriah dipakai. Masehi dipakai sebagai sinkronisasi kecocokan. Kalau ini tanggal sekian hijriah ini masihinya gitu loh. Yeah. Jangan... Patokannya cuma Masih saja, ya. ya. Masih itu yang pertama itu dari orang Nasrani. Yang kedua perhitungannya banyak yang salah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan, Allah waalaikumsalam. Benarnya dari Allah subhanahuwataala, salahnya dari kurangan kami. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه